Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah Amal ba'du Kita akan melanjutkan Kajian Muqarral Tauhid Kurikulum uh, Matari Tauhid yang Menjadi kegangan dalam daurah syaranya di daulah islamnya. Sekarang materi selanjutnya adalah Al-Imanu inda ahli sunnati wal jamaati. Definisi iman menurut ahlus sunnah wal jamaah. Sebelum menjelaskan definisi iman, di sini jelaskan uh, siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah Wal jemaah Karena setiap uh, kelompok Semua mereka mengklaim Ahlus sunnah wal jemaah Orang-orang ahli bid'ah juga Orang-orang ahli bid'ah Baik uh, bid'ah Maupun bid'ah amaliyah Mereka mengklaim semuanya Sebagai ahlus sunnah wal jemaah Ahlus sunnah wal jemaah Ati hum Mengkana ala mislima kana nabiyu Alaihi nabiyu Sallallahu alaihi wasallam Wa ashabuhu Al-Sunnah wal-Jamaah itu adalah orang-orang Yang berada di atas seperti apa yang dipegang Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabatnya Radiyallahu ta'ala anhum Jadi Al-Sunnah wal-Jamaah itu Adalah E, bukan sekadar klaim, tapi orang-orang yang berpijak di atas apa yang dipijak oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka memegang e, keyakinan, prinsip, amalan yang dianut oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wahumul mutamasiquna di sunnatin Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka itulah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi saw. Sunnah di sini maksudnya bukan sunnah dalam bahasa fikih, karena kalimat sunnah itu adalah kalimat yang musyarakah yang banyak digunakan sesuai dengan uh, apa, uh, disiplin ilmu yang bersangkutan. Ada definisi sunnah dalam fikih. Itu yang dianjurkan untuk uh, dikerjakan dan tidak berdosa ketika tidak dikerjakan. Uh, ada juga definisi as-sunnah dalam ilmu hadis. Itu beda dengan istilah sunnah dalam definisi fikih Juga ada definisi sunnah di dalam usul fikih Sedangkan yang dimaksud di sini, sunnah uh, yang dimaksud dengan as-sunnah di dalam bahasan kita ini adalah tuntunan Rasulullah SAW. Segala tuntunan Rasulullah SAW, baik itu keyakinan, ucapan, amalan, itu adalah sunnah beliau. Tuntunan Rasulullah SAW, baik yang kaitan dengan tauhid, atau prinsip-prinsip, ataupun amalan-amalan dan yang lainnya itu adalah disebut sunnah, tuntunan Nabi SAW. Jadi ya, orang yang berpegang teguh kepada tuntunan atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah wal waljamaah, wahum dan mereka itu adalah as-sohabatu, para sahabat, wa tabiuna para tabi'in, orang-orang yang generasi setelah sahabat. Sahabat itu adalah atau sahabi itu definisi sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muslim dan meninggal dunia di atas keislaman itu adalah sahabat. Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia e, apa e, bukan dalam keadaan muslim, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat orang itu masuk Islam dan mati di atas keislaman tidak disebut e, sahabat. Tapi disebut muhadrom, muhadrom itu orang yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum Muslim. Dan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka eh, dia masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Muslim itu bukan Sahabi tapi muhadrom. Sedangkan Sahabi itu adalah orang yang berjumpa atau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Muslim. Dan meninggal dunia di atas keislaman. Oleh sebab itu orang yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan muslim, tapi mati di atas kekafiran itu tidak disebut sahabi, seperti e, Abdullah bin Ubay tidak disebut sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau e, orang yang murtad pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pernah masuk Islam itu tidak disebut sahabat. Sahabat itu atau sahabi itu adalah orang yang berjumpa atau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Muslim dan meninggal dunia di atas keislaman. Kemudian watabiun dan para tabiin tabiin itu orang-orang yang berjumpa dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Muslim. Dan meninggal dunia dalam keadaan Islam Mereka disebut At-tabi'un Kemudian Wa'immatul huda al-muttabi'una lahum Dan para imam-imam petunjuk Yang mengikuti mereka Maksudnya at-tabi'una lahum At-tabi'i, at-tabi'in ya, Orang-orang yang Generasi setelah tabiin Yang berpegang tu Kepada apa prinsip Wahmul ladi nastaqomu al ittibai, iaitu orang-orang yang beristiqomah e, di atas ittiba, di atas prinsip ittiba mengikuti e, tuntunan wajah nabi al ibtidah dan mereka menjauhi mengada-ada bidah fi ayyi makanin wazamanin di tempat mana saja dan di zaman kapan saja. Maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang mereka istiqamah di atas prinsip ittiba kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menjauhi bidah kapan saja di mana saja. Kapan saja di mana saja ketika orang tersebut berpegang teguh kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi bidah, mereka adalah Ahlus Sunnah Wal jamaah. Wa hum baquna mansuruna ila yaumil qiyamah dan mereka itu akan tetap eksis ya. e, ada mansuruna lagi diberikan kemenangan sampai hari kiamat. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana saja, kapan saja, dan mereka itu orang-orang yang komitmen dengan ittibā' dan menjauhi ibtīda. Itu adalah definisi ahlu sunnah wal jama'ah. Wasumu bizarika lintisabihim di sunnatin Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka disebut ahlu sunnah, ahlu sunnah wal jama'ah. Dikarenakan mereka menyandarkan diri kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut ahlussunnah karena e, mereka bersandar berpegang teguh kepada sunnah yaitu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina pegang teguhlah oleh kalian tuntunanku dan tuntunan Al-Kulafa ar rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Wa'iyakum wa muhdasatil umur dan jauh menghati-hatikan jauhilah apa hal-hal urusan yang diada-adakan. Inna kullabi danatin bolalahkan setiap bidang itu adalah kesatuan. Jadi orang yang berpegang teguh kepada sunnah atau tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut ahlu sunnah dan disebut al-jama'a ah, wal-jama'a ah, yaitu apa wajtimahim al-akhdi biha zahiran wabatinan fil qawli wal-amali wal-riqadi dan mereka berkumpul bersepakat ya, berkumpul di atas prinsip mengambil tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasalam itu zahiran wa salah, apa, lahir batin dalam ucapan, amalan dan keyakinan. Jadi mereka disebut al-sunnah wal jamaah dikarenakan mereka intisab kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasalam dan berijtima, berkumpul untuk memegang prinsip tersebut lahir batin baik dalam kaitan dengan ucapan, amalan maupun perbuatan dan orang disebut ahlu sunnah wal jamaah walaupun dia sendirian, karena yang namanya jamaah itu adalah al-haq, jamaah adalah al-haq makanya e, ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan al-jamaah itu ma wafak al-haq walau kunta wahdak jamaah itu adalah yang sejalan dengan kebenaran walaupun kamu Sendirian. Orang walaupun sendirian, tapi di atas prinsip yang benar sebut ahlus sunnah wal jamaah memegang tuntunan Nabi dan berjamaah karena berintisab kepada jamaah Rasulullah SAW. Makanya Imam Ahmad walaupun beliau sendirian, sedangkan para e, Khalifah dan para e, aparaturnya juga ulama-ulama di zamannya mayoritasnya mereka mengikuti pendapat. Bidah saat itu, kaitan dengan Al-Quran makhluk, eh, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ah, Al-Imam Ahmad Rahimahullah sedangkan yang lain di atas Bidah Itu definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah Sekarang Al-Iman Definisi Al-Iman Al-Iman Lugotan At-Tasdiq Wal-Iqraru Iman itu salah bahasa kata bahasa adalah apa? Atasdiq, At pembenaran, wal iqrar dan pengakuan. Contoh iman yang bermakna bahasa ya dalam kisah Nabi Yusuf. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf e, apa memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dan mereka bikin e, cerita bohong bahwa Mua Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Mereka membawa baju Nabi Yusuf dengan dilumuri darah darah kambing. Kemudian mereka membawanya kepada Nabi Yakub dan menceritakan secara bohong. Kemudian mereka mengatakan walma antabimumin lana walau kunna sadiqin. Dan engkau tidak mungkin apa? Bimumin lana ay bimushaddiqin lana. Tidak mungkin percaya kepada kami walaupun kami ini benar. Di sini Uh, Mukmin, artinya musaddiq, Itu secara bahasa. Walikrar dan pengakuan. Itu secara bahasa. Adapun syarahan secara syariat iman itu adalah Qaulun bil lisani, wa atqadun bil qalbi, wa amalun bil jawarihi yazidu wa yan Iman secara syariat. Adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berprinsip bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Jadi orang tidak disebut sebagai orang mus, orang mukmin, orang yang beriman, kecuali mengumpulkan tiga hal ini: ucapan lisan, keyakinan hati, dan amalan anggota badan. Orang umpamanya meyakini kebenaran Islam, tapi tidak mau mengikrarkannya. Dia bukan orang muslim seperti Abu Thalib, meyakini kebenaran Rasulullah SAW, tapi tidak mau mengikrarkannya atau orang mengucapkan syar'isan dan melakukan e, secara anggota badan zahir, ya, secara alisan dan anggota badan dia melakukan, tapi tidak meyakini dengan hati maka dia di hadapan Allah bukan sebagai orang muslim, bukan sebagai orang mukmin, dia di hadapan Allah sebagai orang kafir, orang semacamnya orang munafik, orang munafik syar'isan mengatakan nashadu innaka rasulullah Orang-orang munafik mengatakan saya bersaksi kepada Rasulullah. Mereka juga ikut sholat, ikut melakukan ibadah-ibadah zohir, tapi mereka apa? Batinnya tidak. Allah mengatakan, W Allahu ya syadu Allah bersaksi bahawa mereka itu dusta, tidak jujur ketika mengikhlaskan itu, hatinya tidak mengakui. Makanya mereka bukan orang Muslim, bukan orang mukmin di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Atau orang meyakini dengan hati Mengucapkan dengan lisan Kebenaran Islam Meyakini dengan hati Kebenaran Islam Dan mengucapkan Tahu bahwa ini adalah kebenaran Dan tahu bahwa hukum buatan manusia itu batil Tapi dia secara uh, Anggota badan Dia melanggarnya dengan Menegakkan hukum buatan manusia Membela-belanya Maka dia bukan orang Muslim juga Bukan orang Muslim juga, karena Tidak mengumpulkan antara e, Keyakinan hati, amalan Dan e, Ucapan lisan, jadi harus Berkumpul Semuanya Iman itu yazidu, Bertambah dengan Ketaatan Iman itu bertambah dengan Ketaatan Zadatfum imana Allah menyebutkan orang-orang mereka Zadatfum Iman ketika dibacakan Ayat-ayat Allah Maka menambah keimanan mereka Iman itu bertambah dengan Ketaatan Wayan kusuk dan berkurang Dengan apa? Dengan maksiat Ini bertambah Dengan ketaatan-ketaatan Dan berkurang dengan maksiat Dengan maksiat Yang tidak membatalkan keislaman Karena kalau kemaksiatannya yang menggugurkan keimanan maka bukan berkurang imannya tapi apa batal keimanannya Al Imam Al Azuri rahimahullah mengatakan al imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih wa la mu'minan illa ayjtsami fihi هذه الخصال الثلاث Iman itu pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Dan seseorang tidak menjadi mukmin kecuali dia mengumpulkan, ya, e, kecuali kumpul pada dirinya tiga hal ini. Lihat di sini orang tidak menjadi mukmin kecuali dengan apa kumpulnya tiga hal ini pada pada dirinya. Jadi keyakinan hati, ucapan lisan, ee, amalan anggota badan itu harus kumpul pada dirinya. Ketika salah satunya tidak ada, maka dia bukan sebagai orang, orang Muslim, orang Muslim. Tadi sudah saya sebutkan contohnya. Bahkan Syaikh Muhammad Ibnul Wahhab, rahimahullah, beliau mengatakan: La khilafah an taufida, la budd an yakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Fa'in in ikhtalla shay'un min haza lam yakun ar-rajulu musliman Fa'in in arafa at-tauhid wa ya'mal ya bihi fahuwa kafirun mu'anidun ka fir'auna wa iblis wa amsalihima Di sini Syekh Muhammad mengatakan tauhid itu maksudnya iman mesti apa? Ya, mesti dengan hati, lisan dan amal, lihat tiga kan? Hati, lisan dan amal, keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Fa'inikhtal la syai'un min haza lam yakunir rajulu musliman. Kalau salah satu dari tiga hal ini tidak terpenuhi, maka orang itu bukan orang muslim. Dimana bila dia mengetahui tauhid, tapi tidak mengamalkannya secara zahir, maka dia itu orang kafir, muanid, seperti Fir'aun, Iblis dan yang semacamnya. Jadi sini tauhid atau iman itu harus berkumpul tiga-tiganya. Makanya orang ketika mengatakan saya yakin dengan hati saya, ee, mutus mengucapkan dengan lisan, tapi anggota badan melakukan kesakiran itu tidak dianggap, tidak dianggap. Jadi orang tidak menjadi mus muslim atau mukmin kecuali dengan Terkumpulnya tiga hal ini pada dirinya. Ya'kulu ibnu Taymiyyah rahimahullah. ibnu Taymiyyah rahimahullah. Mengatakan. Kana man madha min salafina. La yufarriquna bayna al-imani wal-amali. Wal-amalu minal iman. Wal-imanu minal amali. Faman aman bilisanihi wa'arafa biqalbihi. Wasaddaqa bi'amalihi fatilka. Al-ʿurūt al-wusfā lāti lām fī sāmala ha, wā man qal bilašanhi, wā lāmiyārif bī qalbhi, wā lāmiyusaddiq amalihi, kānā fī al min al-khāshirīn. Orang-orang terdahulu dari generasi sahabat kita, mereka tidak membedakan antara iman dengan amal, tidak membedakan antara iman dan amal, di mana amal itu bagian daripada Iman, amal itu bagian daripada Iman Dan iman itu bagian daripada Amal Barang siapa beriman dengan lisannya Dan mengetahui dengan hatinya Dan membenarkan dengan Amalannya, maka itulah Al-Uruwah, al, al ikatan tali Yang sangat kokoh yang tidak mungkin Putus barang, Dan barang mengucapkan dengan lisannya Dan tidak mengenal Dengan hatinya, dan tidak Membenarkan dengan amalannya maka di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Di sini Ibnu Taimiyah jelaskan bahwa e, generasi Salafus tidak membedakan antara iman dengan amal. Karena orang-orang Murjiah, orang-orang Murjiah mereka membeda memil, mengeluarkan amal dari iman. Mereka mengatakan amal itu bukan bagian daripada iman. Tapi amal itu hanyalah kesempurnaan keimanan bukan bagian daripada keimanan sehingga ketika uh, orang melanggar melakukan kekafiran yang ber, uh, yang kaitan dengan amalan murjiah mereka itu tidak kafir tidak kafir kecuali kalau disertai dengan apa pendustaan di dalam hati makanya orang-orang yang buat undang-undang dalam ajaran murjiah, mereka tidak kafir kecuali kalau disertai pengingkaran hati itu dalam ajaran mereka. Sedangkan Ahlus Sunnah Wajamah, ketika orang melakukan kekafiran yang sifatnya ang anggota badan, itu langsung diponis kafir tanpa melihat keyakinan hati. Karena amalan itu bagian daripada iman. Makanya Allah mengatakan ketika menjelaskan tentang sholat, sholat ketika, eh, dahulu ketika sebelum dipindahkan kiblatnya ke Ba'itul eh, Ka'bah, dahulu Rasulullah kiblatnya ke Ba'itul Makkah setelah dipindahkan kiblat ke Ka'bah Allah mengatakan tentang e, ibadah salat yang dilakukan oleh kaum muslimin sebelum pemindahan e, kiblat itu Allah mengatakan wa ma kana Allahu imanakum dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakkan iman kalian. Iman di sini adalah salat kalian. Salat kalian yang dahulu menghadap ke Baitul Maqdis Allah tidak akan menyia-nyiakannya di sini salat disebut iman. Salat disebut iman karena salat adalah amalan dan amalan itu bagian daripada iman dalam prinsip al-sunnah wal jamaah. Sedangkan dalam ajaran Murjiah, Makanya dalam ajaran Murjiah orang melakukan kekafiran apapun tidak dikafirkan kecuali disertai dengan keyakinan hati, juhud istihlal. Orang membuat undang-undang tidak dikafirkan kecuali disertai keyakinan ini dan itu orang sujud kepada, orang melemparkan e, Al-Qur'an ke cemberan tidak dikafirkan oleh mereka, kecuali kalau disertai ini dan itu. Sedangkan ahlus sunah wal jamaah, orang melakukan kekafiran yang sifatnya amalan langsung dikafirkan walaupun apa? Walaupun tidak disertai keyakinan hati. Makanya Syekh Abdul Sulaiman Ibnu Abdul Raib bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, telah mengatakan I'lam rahimakallah, anna al-insana iza azhara lil-mushrikin al-muwafaqa ta'ala dinihim khaufan minhum wa mudaratan lahum au mudahanat lidapi syarhim, fa fa'innahu kafirun misduhum wa inkana yubgiduhum wa yakrahu dinahum wa yuhibul islama wal muslimin. Ketahuilah rahmatallah, kesulia orang bila menampakkan sikap setuju kepada ajaran-ajaran orang musyrik karena takut kepada mereka atau karena lemah lembut untuk menarik simpati mereka atau karena mudahnya basa basi kepada mereka maka dia kafir sama dengan mereka walaupun membenci mereka dan membenci ajaran mereka dan walaupun dia cinta kepada Islam dan kaum Muslimin lihat di sini orang hatinya cinta kepada Islam dan kaum Muslimin benci kepada orang kafir dan kekafiran tapi zahirnya menampakkan sikap setuju kepada kekafiran tanpa dipaksa diponis apa Kafirun nisluhum kafir sama dengan dengan mereka. Jadi orang yang beriman itu orang yang mengumpulkan antara e, iman lisan, ya, keyakinan hati dan pembenaran dengan anggota badan. Baru disebut orang yang memegang al-urwah, al wushoh al yang tidak mungkin putus. Adapun orang yang tidak orang yang mengucapkan dengan lisan. Tapi tidak mengenal ya, dengan hatinya dan tidak membenarkan dengan amalannya maka di akhirat termasuk orang-orang yang yang rugi. Orang yang e, di hati, dia orang yang selalisan mengucapkan tapi di hati tidak. Bahkan anggota badan pun tidak maka dia kafir. Atau orang yang mengucap, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati tapi anggota badan melanggarnya. Dengan melakukan kafiran maka dia kafir Atau orang melakukan secara zahir dengan anggota badannya Ucapan juga mengucapkan keimanan Batinnya mengingkari Maka dia kafir Jadi keimanan itu harus mengumpulkan tiga Yaitu keyakinan hati Ucapan lisan Dan amalan anggota badan Baru disebut orang mukmin Orang muslim Sedangkan Kekafiran Kekafiran itu bisa dengan ucapan saja Bisa dengan e, Perbuatan saja Bisa dengan keyakinan hati saja Orang bisa menjadi kafir dengan sebab Salah satu Dengan melakukan kekafiran Baik yang berkaitan dengan lisan saja Atau ucapan e, hati e, Keyakinan hati saja Atau amalan anggota badan saja Jadi tidak disyaratkan Orang menjadi orang kafir bila dia meyakini kekafiran dan mengucapkannya dengan lisan serta melakukannya dengan anggota badan. Tapi cukup dengan adanya kekafiran pada salah satu dari tiga hal itu, baik ucapan atau keyakinan ataupun perbuatan, maka dia menjadi orang kafir dihadapan Allah Subhanahu Wataala. Adapun kaitan dengan hukum takfir mengkafirkan hukum dalam hukum dunia itu hanya bersandar kepada ucapan dan perbuatan. Saja. Nah ini adalah definisi iman di dalam uh, Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Uh, kita cubakan. Wassalamualaikum <Sess> warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakalau bihamdika. Sholli alaihi wasallam. Subhanakalau bihamdika. wasallam. Subhanakalau bihamdika. Sholli alaihi wasallam. Subhanakalau bihamdika. Sholli alaihi wasallam. Subhanakalau